Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima allamtana Wa zidna wa amalah Saudaraku kaum Muslimin dan kaum Muslimat, para pemirsa Roja TV, para pendengar radio Roja, dan kaum Muslimin dan kaum Muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang kaedah-kaedah fikih. Yang ada dalam fikih islami Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat Dari kajian yang seperti ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita Untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Para jamaah kaum Muslimin dan kaum Muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih membahas tentang cabang kaidah yang kelima iaitu kaidah tabi'ah pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang diikuti <tuh> cabang yang kelima dari kaidah ini sebagaimana disebutkan dalam buku ini kaidah-kaidah praktis. Memahami fikih islami Adalah kaedah Yugtafaru fitawabi' Ma la yugtafaru Fi ghayriha Kekurangan Atau kesalahan Bisa dimaafkan Pada hal-hal Yang menjadi pengikut Meskipun Kesalahan yang sama Tidak bisa dimaafkan dalam hal-hal yang lain Ketika dia menjadi pengikut Kekurangan itu tidak menjadi masalah Berbeda kalau dia menjadi intinya Ini yang dimaksud dalam kaidah ini Ketika kesalahan Dalam sesuatu terjadi pada intinya Maka itu Akan mempengaruhi hukum Boleh tidaknya Tapi kalau kesalahan tersebut hanya terjadi pada pengikutnya, maka bisa saja dimaafkan. Maka bisa saja dimaafkan. Kaedah ini ya hampir sama maknanya dengan kaedah intinya taabi'ul taabi'ah bahwa pengikut itu mengikuti sesuatu yang diikuti. Ya, pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Di sini ya. Kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada pengikut bisa dimaafkan Karena mengikuti sesuatu yang diikuti, karena yang diikuti sudah benar Kalau pengikutnya ya ada kesalahan dan kesalahannya tidak mempengaruhi intinya Maka kesalahan yang ada pada pengikut tersebut bisa dimaafkan Contoh dari kaedah ini, ya, misalnya, ya, disebutkan dalam buku ini, kalau ada seseorang menjual air susu kambing yang masih berada dalam tetaknya, ya, maka ini adalah jual beli sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh. Misalnya kita mengatakan kepada orang lain kita punya kambing, susunya banyak. Kelihatan banyak, banyak di teteknya Kita katakan Saya jual susu kambing saya Yang masih ada di tetek tersebut Seharga Rp20.000 Ya yeah. Maka kita katakan jual beli Seperti ini tidak boleh Jual beli seperti ini Tidak boleh Kenapa demikian Karena kita tidak tahu susu yang ada di dalam tetek tersebut Apakah baik ataukah tidak kita juga tidak tahu kadarnya. Apakah kadarnya banyak ataukah sedikit? Makanya dinamakan jual beli sesuatu yang tidak diketahui. Jual beli yang jual beli sesuatu yang ada sisi jahalahnya. Ada sesuatu yang tidak pasti di sana. Padahal itu menjadi intinya. Di sini yang diperjualbelikan adalah susunya. Dan, dan ketidakjelasan ada pada susu tersebut. Sehingga ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang punya kambing yang hampir sama, teteknya besar. Kambing tersebut biasanya harganya misalnya 2 juta. Tapi karena teteknya kelihatan besar, dia ingin menjualnya dengan harga 2.200.000. Karena tetaknya besar. Sehingga dimungkinkan di dalamnya ada banyak susunya. Kalau diperas lagi nanti ada susunya lagi. Ada susunya banyak lagi. Yang biasanya harganya 2 juta, dia jual karena keadaannya demikian, dia juga dia jual 2.200.000. Tapi maksud dia adalah Maksud utamanya adalah menjual apa? Menjual kambingnya Maka seperti ini dibolehkan Seperti ini dibolehkan Karena sisi besarnya atau kemungkinan Banyaknya susu yang ada di kambing tersebut hanya sebagai pengikut saja Hanya sebagai pengikut Maka dibolehkan Dibolehkan menjual kambing yang tetaknya besar dengan harga yang melebihi kambing yang biasa. Ya. Karena tetaknya yang besar tersebut hanya sebagai pengikut di sini. Pada asalnya dia menjual kambingnya. Ya. Maka sisi ketidakjelasan susu yang ada di tetak tersebut bisa dimaafkan di sini. Ya. Contohnya lagi, kalau misalnya ada orang ya punya kambing Kambingnya hamil ya. Dia tidak boleh menjual janinnya kambing itu Dia tidak boleh menjual janin kambing itu Karena ketika dia menjual janin kambing tersebut Maka di sini masuk dalam jual beli sesuatu yang tidak jelas Tidak jelas barangnya Tidak jelas objek yang dijual oleh dia Karena ketika kambing masih menjadi janin Maka seseorang tidak mampu melihatnya yang pertama Yang kedua, dia tidak bisa menjamin apakah ketika lahir akan selamat Apakah akan hidup dengan baik Apakah nanti tidak ada cacatnya Tidak bisa Menjamin hal-hal ini Tidak Tidak jelas keadaan kambingnya Ketika sudah lahir Padahal itulah yang diinginkan Maka di sini tidak boleh Dia menjual janin kambing secara terpisah Dari ibunya Atau dari induknya Tapi kalau dia menjual Induknya Kemudian menambahkan Harga janinnya Tidak masalah Misalnya kambing tersebut Ketika tidak hamil harganya 2 juta Ketika ada kehamilannya Ada janinnya Harganya menjadi 2 juta 400 ribu Tidak masalah Karena Jual beli janinnya hanya sebagai Pengikut saja Tidak menjadi inti jual beli ya, Tidak menjadi inti jual beli Inti jual belinya pada Induk kambingnya Sedangkan janinnya hanya sebagai Pengikut saja Termasuk di antara contoh dari kaedah ini, ya, walaupun tidak disebutkan di buku ini, adalah jual beli pohon, ya, jual beli pohon. Ketika ada pohon, ada buahnya, ya. Kita tidak boleh menjual buah yang belum kelihatan baiknya, belum kelihatan, ya, bahwa buah itu nantinya menjadi baik, belum tua. Tuanya masih beberapa bulan. Ini yang dinamakan jual beli sistem ijon. Misalnya ada pohon mangga, ya, ada pohon mangga, terlihat bunganya mas, bunganya banyak sekali. Kemudian pemilik pohon mengatakan, saya jual uh, buah mangga saya yang sekarang masih berupa bunga. Insyaallah Allah Empat bulan lagi Akan menjadi mangga yang besar-besar Saya taksir harganya Sampai dua juta Satu pohon ini Maka jual beli seperti ini tidak boleh Kenapa demikian Karena bunganya Belum tentu menjadi Menjadi mangga Bisa jadi Berbunganya banyak kemudian turun hujan, akhirnya hujan tersebut merontokkan semua bunganya setelah itu. Padahal yang diinginkan adalah buah mangganya. Prediksi seperti ini masih terdapat unsur jahalah atau ketidakjelasan. ya. Sehingga jual-beli seperti ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya, pemilik pohon tersebut menjual pohonnya, dan di pohon tersebut ada buah yang masih kecil-kecil, ya, baru misalnya umurnya baru dua pekan, ya. Tapi dia memperkirakan kelihatannya nanti akan menjadi besar-besar. Akhirnya dia menjual pohon tersebut melebihi harga biasanya. Maka seperti ini tidak masalah, karena buahnya hanya menjadi pengikutnya. Sebenarnya dia menjual pohonnya, ya. Ini. Eh, salah satu dari contoh dari kaidah yang sedang kita bahas, kekurangan yang ada pada sesuatu yang mengikuti itu bisa dimaafkan. Walaupun kekurangan yang sama apabila terdapat pada inti sesuatu tidak bisa dimaafkan. Ya, jual beli sistem e-jone apabila itu menjadi tujuan utama tidak boleh tapi kalau sebagai pengikut saja tidak masalah ya Saya contohkan lagi ya menjual tanah Yang di atas tanah tersebut ada pohon yang belum matang buahnya, masih kecil-kecil ya. Masih kecil-kecil. Ketika menjual ya menjual buahnya saja yang masih kecil-kecil untuk di panen ketika sudah besar ini tidak boleh tapi kalau misalnya dia menjual tanah menjual tanahnya ini intinya pohonnya itu sebagai pengikut saja karena di atas tanah tersebut sehingga juga ikut terbeli akhirnya maka tidak ada masalah sama sekali di sini ya tidak ada masalah sama sekali di sini walaupun dia mengatakan pak ini saya jual tanah saya karena di atasnya ada pohon mangga, ya dan nantinya insya Allah buahnya banyak. Maka saya jual agak mahal sedikit. Saya jual ag agak mahal sedikit, ya lebih mahal 1 juta atau 1 juta setengah. Seperti ini tidak ada masalah sama sekali. Karena yang dijual adalah tanahnya, pohonnya hanya sebagai pengikut saja. Contohnya lagi, ya ada seseorang Bersumpah misalnya. Dia misalnya bersumpah, saya bersumpah tidak akan membeli semen. Tidak akan membeli batu bata. Tidak akan membeli pasir. Kemudian setelah itu dia membeli rumah. Setelah itu dia membeli rumah. Padahal rumah itu mengandung semen jelas. Mengandung pasir jelas, mengandung batu bata jelas. Ketika dia membeli rumah, ya maka tidak dianggap sebagai orang yang melanggar sumpahnya. Kenapa demikian? Karena yang dia beli adalah rumahnya. Adapun hal-hal yang dia katakan dalam sumpahnya itu hanya sebagai pengikut dalam rumah tersebut, ya. Maka tidak tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah sama sekali, ya. Walaupun sebenarnya dia juga membeli semen karena rumah tersebut mengandung semen. Sebenarnya dia juga membeli bata karena rumah tersebut mengandung bata. Sebenarnya dia membeli pasir karena rumah tersebut ya mengandung pasir ya ketika membuatnya. Tapi di sini tidak menjadi intinya, di sini menjadi pengikutnya sehingga tidak masalah sama sama sekali. Inilah ya e, makna kaidah dan contoh-contohnya ya. Kaidah yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha kekurangan-kekurangan bisa dimaafkan pada hal-hal yang menjadi pengikut meski kesalahan atau kekurangan yang sama <coughs> tidak bisa dimaafkan dalam hal yang lainnya taib eh, kita akan eh, berpindah ke kaedah yang setelahnya yaitu kaedah ke-6 cabang ke-6 dari kaedah ad-tabi'un-dabi' ya pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Kaidah tersebut berbunyi: Idza batalasyai'u batalo ma fi ma fi dimnihi. Idza batalasyai'u batalo ma fi dimnihi. Yang artinya apabila sesuatu batal maka batal pula sesuatu yang terkandung di dalamnya. Apabila sesuatu itu batal, maka batal pula sesuatu yang terkandung di dalamnya. Ini cabang kaidah at-tabi'u tabi'. Ya. Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Ya. Sesuatu yang terkandung di dalam sesuatu yang lain, maka hukumnya dia mengikuti sesuatu yang lain itu karena dia menjadi eh, bagian dari sesuatu itu, ya. Makanya kalau sesuatu yang inti ini batal, maka yang terkandung di dalamnya juga akan menjadi batal semua. Karena at-tabi'u tabi'. Aw, tabi aw. Ya, sesuatu yang mengikuti itu hukumnya ya mengikuti sesuatu yang dia ikuti. Saya contohkan, ya, termasuk di antara contoh dari kaidah ini. Ya Dua contoh disebutkan dalam buku ini, apabila ada seseorang membeli, kemudian mengembalikan barang yang dia beli kepada penjualnya dengan alasan barang tersebut memiliki cacat. Kemudian pembeli menerimanya karena mempercayai apa yang dikatakan oleh pembeli. Setelah berlalu satu hari, ternyata barang tersebut terbukti tidak ada cacatnya. Barang tersebut terbukti tidak ada cacatnya. Maka penjual di sini berhak untuk menolak pengembalian barang tersebut dari pembelinya. Ya, ini eh, contoh dari kaidah yang sedang kita bahas. Di sini, penjual tadinya menerima pengembalian barang tersebut. Kenapa demikian? Karena penjual mempercayai alasannya. Alasannya ada cacatnya. Ternyata setelah itu terbukti bahwa barang tersebut tidak ada cacatnya. Sehingga hukum pengembaliannya menjadi batal hukum pengembaliannya menjadi batal. Penjual berhak untuk memaksa pembeli untuk mengambil kembali barangnya. Kenapa demikian? Karena pengembalian tersebut bisa diterima oleh penjual karena berdasarkan informasi ada cacat. Dan informasi cacat ini akhirnya batal, maka pengembaliannya pun menjadi menjadi batal. Ya. Idza batalasy-syai'u Batala Apabila sesuatu itu batal Maka sesuatu yang terkandung Di dalamnya juga menjadi batal ya. Contoh yang kedua Yang disebutkan dalam buku ini Kalau ada seseorang Yang dipaksa Untuk mengaku bahawa dirinya Muslim Dipaksa mengaku dirinya Muslim Maka dia tidak Dihukumi sebagai seorang Muslim Karena sebuah pengakuan di bawah paksaan itu tidak sah Maka tetkala pengakuannya tidak sah Maka yang menjadi pengakuannya itu masuk Islam Yang menjadi pengakuannya yaitu masuk Islam Itu pun batal Ya Ketika orang dipaksa Dan di bawah paksaan tersebut Akhirnya dia mengatakan Saya berikrar asyhadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ Rasulullah, Tapi di bawah paksaan. Maka dia tidak dihukumi sebagai seorang Muslim. Kenapa demikian? Karena syahadatnya tidak sah. Dan keberadaan dia menjadi seorang Muslim adalah hasil dari syahadatnya. Ketika syahadatnya tidak sah, maka keberadaan dia sebagai seorang Muslim pun tidak sah. Ya. Jika batal syai, batal ma fi dhimnihi. Ketika sesuatu itu batal, maka yang terkandung atau yang menjadi konsekuensi darinya juga menjadi batal. Ada contoh yang banyak dari kaidah ini. Contoh-contoh yang lain, ya. Seperti misalnya ibadah salat, ya. Ibadah salat yang terdiri dari kewajiban-kewajiban terjadi terdiri dari rukun-rukun, ya, kemudian sunnah-sunnah. Ketika sholatnya batal, maka batal pula semua yang dikandungnya. Batal pula semua yang dikandungnya, kewajiban-kewajibannya, rukun rukunnya menjadi batal, sunnah-sunnahnya menjadi menjadi batal, karena sholatnya batal, ya. Karena sholatnya batal. Dan yang dikandung di dalam sholat pun menjadi menjadi batal. Sebagian ulama memberikan contoh dengan mengatakan. Misalnya ada orang menjual dirinya. Dengan nominal tertentu. Misalnya mengatakan saya jual darah saya kepadamu. Satu M Maksud dia silakan anda membunuh saya Tapi beri saya uang satu M Ya Maka ketika orang tersebut ya, Memberikan uang satu M kepada dia Dan akhirnya membunuhnya Maka pembunuhnya wajib dikisos Pembunuhnya wajib dikisos Kenapa demikian? Karena jual belinya tidak sah. Jual belinya batal. Tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan di dalam syariat menjual diri. Karena diri kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak, tidak boleh mengzalimi diri kita. Diri kita ini bukan milik kita. Ya. Ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib menjaganya. ya. Makanya kita tidak boleh merusak diri kita kita tidak boleh mendalimi diri kita. Kita tidak boleh menjual diri kita. Ya, kalau kita menjual diri kita, kemudian akhirnya kita dibunuh oleh orang lain yang membeli diri kita, orang lain tersebut harus di qisas. Harus dibunuh juga. Kenapa? Karena jual belinya tidak sah, sehingga pembunuhan dia pun dianggap tidak sah, dianggap caranya batil. Ya. Sehingga dia wajib untuk di dibunuh. Contohnya lagi Apabila Ada orang Menyewakan barang Kita Tidak tahu orang tersebut Orang tersebut mengatakan Saya saya menyewakan rumah Di pasaran harga rumah Sewa Misalnya 7 juta Dalam setahun Orang tersebut Ya Mengatakan kepada kita Saya menyewakan rumah dalam setahun 5 juta Cukup Akhirnya Kita tertarik untuk Menyewa rumah tersebut Setelah kita sewa Ya Ternyata rumah tersebut Adalah rumah Hasil dia eh, Merampok Maksudnya Rumah tersebut eh, Sebenarnya milik orang lain tapi dikuasai oleh dia dengan cara terpak dengan cara paksaan. Ya, dikuasai oleh dia dengan cara paksaan. Setelah berlalu beberapa hari, kita baru tahu kisahnya. <tuh> Ternyata sebenarnya dia tidak punya hak untuk menyewakan rumah tersebut. Bagaimana kita menghadapi hal ini? Bagaimana akad yang sudah kita lakukan, kita katakan Akad kita batal. Kenapa akad kita batal? Karena orang yang menyewakan tersebut tidak punya hak untuk menyewakan. Karena itu milik orang lain. Itu milik orang lain sebenarnya. Karena dia menguasainya dengan paksaan. Padahal ya dalam Islam ya dikatakan La yahillu malum ri'in muslimin illa bi thib nafsihi Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya kecuali setelah dia rela menyerahkannya kepada orang lain Dan pemilik asli rumah tersebut tidak rela ya untuk dimiliki oleh orang yang menyewakan makanya akad sewanya batal ya akad sewanya batal. Kenapa akad sewanya batal? Karena orang tersebut ya tidak berhak untuk menyewakan. Idza batalasyai' batal Batalama fi dimnihi. Ketika sesuatu itu sudah batal, maka sesuatu yang menjadi kandungannya juga akan batal. Sesuatu yang menjadi konsekuensinya juga menjadi batal, ya. Saya contohkan lagi, ya. Misalnya ada orang menjual barang kita tertarik dengan harganya yang sangat murah. Setelah kita beli, ternyata diketahui barang tersebut barang curian. Dan orang yang mencurinya mencari-cari barang itu. Ya, Maka kita katakan jual belinya tidak sah. Kita berhak untuk mengambil uang dari penjualnya dan barang tersebut wajib dikembalikan kepada orang yang menjadi pemilik aslinya. Ya, dan ini banyak ya terjadi di masyarakat ya. Ada barang-barang curian. Kalau kita tidak tahu maka tidak menjadi masalah. Ya, kadang-kadang kita tahu. Ya, kalau ini barang curian. Makanya harganya murah. Dan kadang-kadang ya barang curian kalau itu berupa motor, ya masih ada STNK-nya. Ya, STNK-nya misalnya e, ditaruh di bawah jok ya oleh pemiliknya Dan akhirnya e, motor tersebut akhirnya dicuri oleh orang lain STNK ada di tangan pencuri, motor ada di tangan pencuri Ya, akhirnya dijual dengan harga yang murah ya Motor yang biasanya harga 10 juta dijual oleh dia satu setengah juta. Yang penting dapat uang. Ya. Banyak orang yang tertarik dengan barang-barang seperti ini. Maka ketahuilah bahwa barang curian tersebut ya tidak bisa dijual belikan. Barang curian tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena yang mempunyai hak untuk memperjualbelikan untuk mengalihkan kepemilikannya adalah pemilik aslinya. Maka jangan tertarik dengan harga yang murah, tapi ternyata barang tersebut sebenarnya tidak berhak untuk kita miliki. Justru dengan seperti itu kita malah rugi seakan akan kita membuang uang satu juta setengah kita, ya. Dan akhirnya barang tersebut menjadi barang yang tidak berkah dan bisa jadi barang yang seperti ini mendatangkan mundorat yang besar, mendatangkan marabahaya yang besar kepada diri kita. Di antara contoh dari kaedah ini adalah apabila ada seseorang yang didenda Dia didenda dengan alasan misalnya e, melakukan pemalsuan Akhirnya dia dikenakan denda yang sangat besar misalnya sampai 500 juta Karena alasan pemalsuan Dia sudah membayar 500 juta Kemudian dia berpikir Sebenarnya dia tidak memalsukan Karena ada poin-poin yang berbeda Dengan barang yang dia palsukan Akhirnya Dia menuntut secara hukum Mungkin bahasanya naik banding Akhirnya dia naik banding Ketika naik banding tersebut Ternyata Hakim mengatakan Atau memutuskan bahwa Dia tidak terbukti Memalsukan barang Hukum tersebut mengatakan Atau keputusannya mengatakan Dia tidak terbukti Memalsukan barangnya Dalam keadaan seperti ini Maka dia berhak untuk mengambil kembali 500 jutanya. Kenapa? Karena dakwaan pemalsuan, ya, dakwaan pemalsuannya dibatalkan. Maka dendanya pun dibatalkan. Ya, ita batala syai, batala ma'fi dimnihi. Ketika sesuatu itu batal, maka batal pula sesuatu yang dikandung olehnya. Ya, inilah dua kaedah yang menjadi cabang kaidah at sesuatu pengikut itu hukumnya mengikuti sesuatu yang dia ikuti ya dan eh, saya cukupkan pembahasan kaidah eh, fikih pada hari ini sampai di sini ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu tersebut dengan mudah dalam kehidupan kita dan Mudah-mudahan kita bisa menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. alamin. Naam jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz penyampaian materi. Yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pembahasan dari buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Baik wa'tal Islam azza kirullah para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV Dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Dan berikut kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf dengan Ibu siapa di mana? Dari Filiana di situ Bondol, Jawa Timur Iya silahkan Ibu Ya, Ini Ana mau tanya Ustadz, mm -hmm. e, Ana kan punya pohon kedondong di, uh, tepatnya di pinggiran di kuburan gitu, dulu kan gak tahu cabangnya ini eh, ke atas kuburan, mm -hmm. kemudian dia ada yang beli mm -hmm. e, buah kedondong itu tersebut, mm -hmm. itu hukumnya gimana e, tentang uang itu halal atau haram Ustadz, kalau diimpakkan atau disedekahkan gitu Ustadz untuk orang yang meninggal dunia gitu Ustadz. Mohon penjelasan Ustaz. Sukron guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, San. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ya. Uh, ya. Uh, menjual uh, pohon yang demikian atau menjual buah kedondong yang keadaan pohonnya demikian insyaallah dibolehkan ya. Insyaallah dibolehkan. Kenapa demikian? Karena uh, pemilik dari e, kuburan tersebut ya itu adalah orang banyak dan mereka tidak memerintahkan kepada e, pemilik pohon untuk memotong dahan-dahan e, yang masuk ke area pemakaman ya sehingga itu menunjukkan bahwa mereka tidak menjadi e, masalah bagi mereka hal tersebut yaitu menunjukkan bahwa mereka rela dengan keadaan itu sehingga kita pun dibolehkan untuk memanfaatkannya. Ketika kita dibolehkan untuk memanfaatkannya, berarti ya buah yang ada di pohon tersebut boleh untuk kita kita jual, ya. Kemudian apabila eh, niatnya adalah eh, menyedekahkan hasil dari penjualan eh, penjualan buahnya untuk eh, majid, ya ini pun dibolehkan ya sedekah. Kemudian kita niatkan pahalanya untuk majid ini dibolehkan ya sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya saja saya ingin memberikan eh, pesan ya agar lebih bermanfaat bagi penanya ya. Kalau kita bersedekah untuk majid ya maka sertakan juga diri kita, sertakan juga diri kita karena yang butuh dengan pahala bukan hanya majid ya diri kita pun butuh pahala itu dan tidak menjadi masalah satu amalan pahalanya untuk dua orang, tiga orang tidak menjadi masalah ya. Betapa banyak doa kita, doanya satu tapi untuk banyak orang ya. Seperti misalnya kita mengatakan Rabbana aufirli waliwalidayya walilmu'minina yauma yaqumul hisab ya. Ya Rabb kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan kaum mukminin pada hari eh, hisab ditegakkan ya. Ini Doanya satu tapi untuk e, banyak orang ya tidak menjadi masalah ya dan mereka akan mendapatkan manfaat baik dari doa tersebut. Begitu pula ketika kita beramal kebaikan ya kalau kita mewakafkan ya sesuatu dan kita ingin e, majid mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut kita bisa menyertakan majid dalam wakaf itu ya misalnya saya mewakafkan tanah ini atau mewakafkan masjid ini untuk mayit dan untuk diri saya tidak ada masalah. Ya dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Luas Rahmatnya. Begitu pula ketika bersedekah. Ya bersedekah juga demikian. Kalau misalnya kita ingin memberikan manfaat kepada mayit, ya maka jangan lupakan diri kita. Jangan lupakan diri kita. Ya kita juga membutuhkan pahala tersebut. Kita misalnya ketika bersedekah kita niatkan di dalam hati kita bahwa sedekah tersebut untuk Si fulan atau misalkan untuk Bapak ibu saya dan untuk saya tidak menjadi masalah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Luas Rahmatnya dan jangan sampai kita ingat orang lain sedangkan diri kita kita lupakan. Ya Allah alam. Enam. Syukuron wa jazakallah furrohman atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang bertanya dapat memahami dengan baik dan benar dan tentunya bisa mengamalkannya. Baik khawatir selamat azakumullah Masih kami buka kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung Dalam pembahasan Viki silakan di lentelfon 021-823-6543 Halo Ya Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa di mana? Ya silakan. Sudah ini Ibu Salminah di Cibinong Ibu Salminah di Cibinong hmm. ya silakan Saya mau nasihatnya minta, hmm. e, Gimana ya Supaya kita gak naik hitam Menghadapi seseorang yang merongrong gitu Yang dikasih hati minta jantung gitu Kita turutin dia minta ini Terus minta yang lainnya Nah yang kedua ini e, Gimana adik saya Menikah dengan budak Minta anak tiga Selama perkawinannya tuh gak pernah dikasih napsah Gitu Terus gimana misalnya Kalau dibagi hasil Dia mengingat hak-haknya selama Tidak dikasih nasibah Boleh nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Ibu Salbina di Cibinong Tafadolosan Ya Uh, kalau misalnya uh, kita tidak ingin tidak ingin naik pitam, tidak ingin marah, uh, tidak ingin emosi kita terpancing ya menghadapi orang-orang yang tidak baik seperti ini ya maka usahakan usahakan diri kita uh, jauh dari orang tersebut, usahakan diri kita jauh dari orang tersebut ya. Uh, usaha kita untuk menjauhi dia, ya ini dibolehkan karena alasan atau masalah yang lebih besar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berpesan kepada salah seorang sahabatnya, 'lah takdab, lah takdab, lah takdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah'. Maksudnya adalah jauhilah sebab yang menjadikan anda marah, ya dan termasuk diantara. Sebab ia ya, kita marah kepada seorang yang kita melihat saja sudah menjadikan kita tidak senang. Ya termasuk diantara sebab kita tidak marah kepada orang yang demikian adalah dengan menjauhinya. Ya dengan berusaha untuk menjauhinya. Kemudian kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang demikian, ya maka, ya hanya sebentar saja. Ya hanya sebentar saja dan kalau misalnya dia eh, berbicara tentang hal-hal yang menjadikan kita marah, maka sampaikan kepada dia saya tidak senang membahas masalah ini. Ya. Saya ingin menjaga diri saya agar tidak emosi, maka jangan membicarakan masalah ini, bicarakan masalah yang lain. Ya, mohon maaf. Ya. Katakan demikian sebelum semuanya terlanjur ya menjadi panas dan akhirnya kita kalau sudah marah sulit untuk mengontrol diri kita, ya. Kalau misalnya kita sudah marah ya, maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita ingat, maka segera berwudu, ya, segera berwudu. Karena ya itu termasuk diantara uh, uh, uh, godaan setan, ya, dan uh, panasnya kemarahan bisa didinginkan dengan uh, dinginnya air wudu yang membasuh wajah kita. Kemudian kalau kita Misalnya, marah dalam keadaan berdiri, maka segera duduk. Ketika kita marahnya dalam keadaan duduk, maka segera kita eh, membaringkan diri kita. Ya, Intinya, ya ketika marah belum terjadi, berusahalah untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu yang menyebabkan diri kita marah. Ketika marah sudah terjadi, maka ingatlah solusi-solusi yang bisa meredam kemarahan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara caranya adalah dengan berwudu, di antara caranya adalah dengan eh, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya adalah dengan mengubah posisi kita, yang asalnya berdiri ubah posisi menjadi duduk, yang asalnya duduk ubah posisi menjadi tidur, ya. Sehingga amarah tersebut eh, redam Atau kalau misalnya, ya, kalau misalnya kita bisa untuk meninggalkan tempat tersebut silahkan tinggalkan agar kemarahan tidak semakin besar, ya. Tinggalkan dan sudah. Nanti kita bicarakan dalam keadaan yang lebih dingin lagi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan tentang eh, adiknya yang menikah dengan orang yang tidak memberikan eh, hak istri, ya. Eh, apabila keadaannya demikian, ya maka kita berusaha untuk eh menasihati suaminya, ya. Karena dia menikah dengan adik kita, maka nasihati dia. Nasihati dia dengan nasihat-nasihat kebaikan, ya. Kamu menikah dengan adik saya, tolong jangan dizalimi, ya. Dan berikan nasihat-nasihat yang menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada siksa baik di dunia maupun di akhirat, ya. Katakan kepada dia, al dzulmu Zulumatun yaumal qiyamah," kezaliman itu akan menjadikan kegelapan menjadikan eh, kesengsaraan di hari kiamat nanti, ya dan semuanya akan terekam eh, direkam oleh Allah Subhanahu Wataala, ya maka ya berikan nasihat yang baik kepada dia, ya doakan, ya mudah-mudahan eh, dia tersadar, mudah-mudahan hatinya terbuka untuk menghormati eh, istrinya, ya dan berikan misalnya Hadits-hadits yang menjadikan dia tahu keutamaan e, memuliakan istri, ya seperti misalnya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam memuliakan istrinya, memuliakan keluarganya. Ya. Intinya, ia ya berikan nasihat. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Tapi kalau misalnya kita punya Eh, pandangan, ya, punya kita punya perhitungan bahwa orang tersebut ya telah melakukan misalnya kejahatan kepada adik kita, ya, dan adik kita tidak berdaya untuk eh, menghadapinya, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib, ya, negara kita negara hukum, ya, apabila hal tersebut bisa eh, melindungi adik kita dari kejahatan ya suaminya, ya karena adik kita tidak berdaya, maka kita bisa melaporkannya kepada pihak yang yang berwajib ya. Tapi sebelum itu semuanya terjadi ya, maka eh, berikan solusi-solusi yang yang eh, kekeluargaan ya, misalnya dengan memberikan nasihat yang baik, memberikan eh, Pengingat, ya, yang mengingatkan dia akan siksa Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia berbuat kezaliman mengingatkan dia akan keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi bagi orang yang memuliakan istrinya, ya. Baru setelah itu kalau misalnya masih terus seperti itu dan akan membahayakan keselamatan ya adik kita sebagai istrinya, ya maka kita eh, cari solusi yang lebih eh, bisa. Lebih bisa menyelamatkan ya adik kita ya misalnya dengan cara tadi yaitu melaporkannya kepada pihak yang berwenang pihak yang berwajib dalam dalam masalah itu ya demikian Allah alam. Nah, jazakallahu khairan wa wabar kalaufi kumustad atas jawaban yang telah disampaikan dan berikut pertanyaan terakhir kami angkat melalui pesan singkat dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya assalamu alaikum Terkait dengan kaedah yang terakhir dijelaskan oleh Ustadz, bagaimana jika ada yang menjual kendaraan hanya ada STNK dan penjual mengaku bahwa BPKB-nya hilang. Apakah kita boleh membeli kendaraan tersebut Ustadz? Dan apakah kita perlu untuk menggali-gali info apakah kendaraan itu curian ataukah tidak? Mohon jawabannya Ustadz dan sekaligus sebagai penutup. Tafadol Ustadz. Jadi <tuh> uh, kalau kita ya berhadapan dengan orang yang demikian ya maka kita boleh untuk membelinya, kita boleh untuk membelinya karena pada dasarnya seseorang itu jujur ya, pada dasarnya seseorang itu jujur dan kita tidak wajib untuk uh, meneliti ya. Apakah benar-benar barang tersebut ya bukan barang curian? Apakah benar barang tersebut adalah miliknya? Kita tidak wajib untuk meneliti keadaan ini. Ya kalau kita kalau dia mengatakan kepada dia kepada kalau dia mengatakan kepada kita bahwa barang tersebut barangnya sendiri dia beli sendiri tapi kadar Allahumma shaa faal ppkb-nya uh, uh, hilang ya yang ada stnk-nya maka. Kita terima apa yang dia katakan. Kita terima apa yang dia katakan dan kita tidak wajib untuk uh, uh, menelisi info tentang orang tersebut dan barangnya, ya. Karena ini akan sangat memberatkan kaum muslimin, ya. Kita tidak wajib untuk uh, mengorek-orak masalah itu dan kita boleh untuk pembelinya, tapi ada risikonya. Risikonya apa? Risikonya kalau terbukti barang itu curian, maka kita tidak berhak dengan barang itu. Ya. Kalau terbukti barang itu ternyata curian, maka kita tidak punya hak untuk eh, menggunakannya sama sekali. Dan kita kalau misalnya ya bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya dan mengambil uang kita, maka itu yang kita lakukan. Karena jual beli kita sebenarnya tidak sah, ya. Ustaz, kenapa tidak mewajibkan mengorek-ngorek dahulu? Ini kan akhirnya terjadi seperti ini. Ya kalau kalau kita wajibkan mengorek-ngorek dahulu nanti akan memberatkan kaum muslimin. Ini yang pertama, yang kedua, tidak ada dalil yang mewajibkan kita untuk mengorek-ngorek keadaan orang yang eh, mengatakan sesuatu kepada kita. Dan pada asalnya seseorang itu jujur, ya. Tapi ya seperti ini, ya. Memang ada resikonya, ya. Memang ada resikonya. Kalau kita ingin hati-hati ya silahkan. Kita ingin hati-hati sehingga kita tidak terjatuh pada kesalahan itu ya silahkan. Korak-korak tidak ada masalah, ya. Maksudnya bukan kewajiban itu bukan berarti diharamkan, ya. Boleh mengorak-korak itu boleh kalau kita ingin lebih hati-hati. Tapi untuk mewajibkan hal tersebut kita butuh dalil ya untuk mewajibkan hal yang demikian Kalau kita ingin berhati-hati ya silahkan tidak menjadi masalah dan mungkin itu yang lebih baik Mungkin itu yang lebih baik agar kita tidak terjatuh pada masalah-masalah yang selanjutnya yang mungkin solusinya akan semakin susah ya Bisa jadi ketika kita kembalikan orang tersebut tidak mau Bisa jadi kalau dia kalau kita katakan ini kan barang curian orang tersebut mengatakan tidak padahal sebenarnya memang barang curian karena kita tahu pemilik aslinya ya bisa jadi demikian ya, maka e, solusinya akan semakin sulit ketika keadaannya demikian ya maka kalau misalnya ada orang ingin ya berhati-hati dia e, ingin tahu apakah orangnya memang jujur ya e, akhirnya dia bertanya-tanya kepada orang lain. Dia ingin tahu apakah benar-benar ini barang miliknya. Misalnya dia lihat, ini namanya atas nama siapa? Ternyata bukan atas nama dia, ya. Bukan atas nama dia, ini orangnya di mana? Kita teliti dahulu. Seperti ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah seperti ini. Silahkan dilakukan, itu bukan sesuatu yang diharamkan, ya. Tapi kalaupun tidak demikian, tidak menjadi masalah selama dia sudah mengatakan keterangan-keterangan yang menurut kita. Uh, sudah sudah benar ya. Maka tidak masalah, tapi ada risikonya tadi ya. Risiko tadi harus kita tanggung. Maksudnya kalau terbukti di kemudian hari barang tersebut barang curian, maka kita harus sadar bahwa barang tersebut bukan milik kita. Adapun uang kita yang kita berikan kepada penjual, kita berhak untuk menuntutnya kembali, tapi belum tentu kita berhasil untuk mengambilnya kembali ya. Dan itu risiko. Ya demikian yang bisa anak sampaikan dari jawaban pertanyaan ini Wallahu taala alam wassallallahu wasallam mawabarakalal nabiina muhammadin wala alaihi wasahbihi wa mentabi ahum bi esan layyadin dan dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik sholala ilaa ilaa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh